Oke okay, bersama Nyumonata dan juga ada Mata Dewa. Kita coba sebuah lagu karya dari Bang Rido Nur Abdi. Salam Forza Indonesia. Kali ini sebuah lagu yang dikasih judul Balada Senima. the big ओर वारा Bersama समान्यू मु